Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 「えっ?」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 「やあいはならぬのだ」「やあいはならぬのだ」「やあいはならぬのだ」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 「あなたはあなたのお話を a いているのはあなたはあなたのお a を聞いているのはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ あとは言われていると言われていると a われている m 言 n れて d ると言わ ل ていると言 a れていると言われていると言 a れていると言われていると言われている a 言われ e い a と言われていると言われている r 言われていると言わ a ていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われ a いると言わ a ていると言われていると言われ n いると言われ a いると言われていると言わ a n いると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言わ bahwa seandainya wahyu, seandainya ajaran, seandainya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu di dalam Al-Quran itu, di dalam ajaran tersebut terdapat banyak pertentangan, banyak perselisihan, banyak kontradiksi dan iltirab kerancuan. Artinya. 私たはあなたの言葉を言うと、ああなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉 Itu merupakan dalilul butlan. Dalil batilnya suatu pendapat tersebut. Kenapa? Karena kalau seandainya pernyataan, pendapat, atau pemahaman tersebut. Berasal dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak mungkin ada di dalamnya pertentangan, perselisihan, tanakud, dan ibtirat. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencela orang-orang kafir. Allah mengatakan, inna kum la fi q a u l i muhtalib. Semuanya kalian benar-benar di dalam pernyataan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu ketika kita ingin mengukur suatu pemahaman, karena banyak sekali i zaman sekarang ini orang melontarkan pendapat-pendapat, melontarkan syubhat-syubhat, melontarkan pernyataan-pernyataan dalam rangka membuat keraguan Maka sebenarnya cukup kita untuk mengetahui bahwa suatu pernyataan atau pendapat atau lontaran tersebut merupakan、e, lontaran yang batil. Cukup kita membandingkannya dengan Nas-Nas c -nas o t e I yang ada. Kalau ternyata bertentangan maka itu merupakan kebatilan. Atau justru di antara pernyataan-pernyataan yang d i m i l i k i orang tersebut terdapat pertentangan antara pernyataan sekarang dengan pernyataan kemudian. maka itu menunjukkan kebatilan. Karena kalau seandainya, hal tersebut muncul dari wahyu, dari manhaj yang sahih, tentu tidak mungkin terdapat pertentangan di dalamnya. Contohnya, orang-orang ketika ingin membela-bela orang kafir, membela-bela para pogut, supaya tidak di kafirkan, supaya tetap dihukumi sebagai orang muslim, mereka sering membawa Asar tentang Usama Ibn Zaid Yang membunuh orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah Terus dia mengatakan Bahwa orang Kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah Maka tidak boleh dibunuh Artinya juga Orang kalau sudah mengucapkan La ilaha illallah Tidak boleh di kafirkan Ini adalah pernyataan dia Kalau seandainya pernyataan ini benar Tentu seandainya pernyataan ini tidak berdasarkan, berdasarkan dari wahyu. Tentu tidak mungkin bertentangan dengan wahyu yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan d a l a m Al-Quran tentang ayat-ayat riddha. Tentang ayat r i d h a マンカファラビッラヒミンバーディイマニハイミンバーディイマニヒイマンウクリハワミルブーディイマーニハイミンバーディイマンバーディイマーニハイミンバーディイマーニハイミンバーディイマーニハイミンバーディイマーニハイミンバマディイヤルニハイミンバーディイマーニハイミンバーディイマーニハウミンバーディイマーニウイミンバーニハイミンバーニハイミンバーニ d イ n ンバーニハイミンバーニハイミーニハイミンバーニイミンバーニハミンクムアンディニヒ Saya mutawakhir. Ini juga tentang ayat ridha. Dan Rasulullah SAW mengatakan Sedangkan definisi orang murtad adalah orang yang m e n y a k f u r ba'da i s l a m Adalah orang yang menjadi kafir setelah dia muslim. Sedangkan orang tidak menjadi muslim kecuali setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya. Orang yang sudah berdua, mengucapkan dua kalimat syahadat seandainya dia melakukan kekafiran dia menjadi orang kafir. Artinya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat kalau seandainya melakukan kekafiran yang nyata maka dia dikafirkan. Oleh sebab itu kesimpulan orang yang mengatakan. Bahwa dari asar usama iblis Zaid itu t i d a kita k tidak boleh mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apapun perbuatan yang dia lakukan itu merupakan kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan nas-nas yang ada. Artinya kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang b a t i l Kenapa? Karena kalau seandainya kesimpulan tersebut kesimpulan yang benar. Tentu tidak mungkin bertentangan dengan nas-nas yang lain. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui kebatilan suatu pendapat itu dari adanya Tanakhud dan adanya Ibtirat. Kalau pada zaman sekarang, orang ketika menuduh daulah i s l a m i y a kadang sebagian mengatakan antek Iran. Orang Saudi, p e n g u a s a Saudi menuduh daulah i s l a m i y a sebagai amir. 次は、sebagai atau ukan, um, ud, uh, Iran, Iran、uh ah i,。て、uh ah <c oughs> ah in ah ah、Iran は、 Ini apa semua pernyataan ini diantara orang-orang kafir tersebut? Apa kontradiksi diantara mereka? Ini mengatakan antek Saudi. Saudi mengatakan ini antek Iran. Ini mengatakan antek Israel. Israel mengatakan daulah Islamnya adalah bahaya bagi Israel. Sahawat mengatakan daulah Islamnya adalah bentukan Amerika. Amerika mengatakan bahwa daulah Islamnya ancaman paling besar terhadap kepentingan Amerika. Dan lebih berbahaya daripada Al-Qaeda. Inna kum lafi k a u l i n muhtalif. Sebenarnya kalian benar-benar dalam pernyataan yang saling bertentangan, saling kontradiksi. Itu menunjukkan apa? Ketika orang tidak berpegang kepada landasan yang benar, maka dia akan melontarkan a pernyataan-pernyataan a p yang kontradiksi. Dan itu cukup sebagai apa? dalil butlan. Dalilnya kebatilan lontaran tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci daulah i s l a Jadi adanya tanakut, adanya kontradiksi di dalam suatu tuduhan Apalagi dalam kaitan dengan masalah ajaran Itu merupakan dalil batilnya pendapat tersebut Jadi kita tidak u susah a h s ketika menilai suatu pendapat, suatu pemahaman, suatu akidah Suatu m a n h a j yang d i a n u t oleh orang tertentu atau oleh kelompok tertentu Cukup kita melihat kontradiksi yang ada di dalamnya Kenapa? Karena kalau seandainya berasal daripada Allah, manhaj tersebut dari ajaran Allah Subhanahuwataala, sematan tersebut dari ajaran Allah Subhanahuwataala, tentu akan adanya insijam, keselarasan antara satu sama lain. Tidak mungkin adanya tanakud dan adanya ilpirab diantara hal-hal tersebut. Jadi hal ini merupakan kaidah b aku bahwa adanya tanakud adanya iltirab, adanya kontradiksi dan adanya kerancuan itu merupakan k e dalil b a t i l n y a suatu pernyataan atau suatu pendapat karena Allah mengatakan w a l a k a namin indi gairilahi lawajadu fi hiktilah a n kasiro dan karena kita tidak mengetahui apa yang d i f i r m a n k a n Allah Subhanahu Wa t a a l apa 私たちは、私たちのことを知っていると言っていると言っていると言ってい言っているとると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると a っていると言ってい n a 言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていっていると言っていると言っていると言っていっていると言っていると言と言っていると言と言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言って ハディス・ロス ul、um ・オー・ー・ワッサウア・チャペ・チャラス・アンディア・ハウス・オブ・カイトゥ・アン・アン・プリンシップ・カナ・プリンシップ・アラス・オピ・アン・ディ・ジャバー・カン・オレ・ナス・シャラ・ジュラシ・ティダ・アダカ・サ・マラン・ディング・アン・ムロジョ・カパラ・ナス・アル・コ・アン・アト・ハディス・アポ・レイ・カイトゥ・アン・ナス・アル・アル・コ・アルコ・アン・マカ・アラン・ a ィ・ム・ミン・ g ンディ・パサファン・ミン・ミン・カ・ Jadi, adanya、eh, apa, ketidaksinkronan antara suatu pendapat yang dilontarkan oleh orang-orang, maka itu menunjukkan apa, kebatilan suatu pendapat tersebut. Jadi, d tanah pun wali utirop dari Luhut z l a n barat Allah. a d a r i n i m a l e a r u s i d a l a m b a n y a k a l q u r a n m e r i n t a k a n kita untuk mangunakan t i k i l a n kita untuk m n g u n a k a n akal i k i a n kita n Allah subhanahu wa ta'ala 私はあなたの言葉を言 a ことはあなたの言葉 u 言うこ a はあなたの n 葉を言うことはあなたの言 a を言うことはあなたの言 i を言うことはあな i の言 a を言うこと l あなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言 a を言うことはあなたの言葉を言うことはあなたの言葉を言うことは a なたの言葉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 実こあなた i あ l た、ah、は、um、あなたは、たは、人なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなは、あなたは、あなたは、あなた l あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、e なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた b あなたは、あなたは、たは、あなたは、は、あなたなたは、あなたは、あなたは、あな m al, ub, i あなたは、あな yang men menghasilkan inqiyad dan istislam itu adanya dalam hati makanya Allah subhanahu wa ta'ala menafikan hati dari orang kafir, mereka punya hati, dalam arti mereka punya hati saya rongga, tapi mereka tidak apa, tidak memahami karena orang memahami itu dengan, dengan hati Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk menggunakan akal, untuk berpikir dikarenakan wahyu atau anaklu an Tidak mungkin bertolak belakang dengan al-aql. Dengan akal yang sehat. a n a q l u a s s u h i Nakal, nakal, atau nas. Yang suhih. Tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Ketika ada akal yang sehat. Kemudian bertentangan dengan nas. Maka bisa jadi nas tersebut tidak suhih. Atau dilalahnya tidak. Tidak sorih. なすやんそ e やん a a ただもんきんぶたんたんは、あかいやんさりん、あかいやんせは。ただ、なすやんそりやんそ n ただもんきんぶたんは、あかいやんそりんと、まかぱし、ぴきらんと、つぶたんやんと、ただやんじぐなかんと、つぶたん t ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た t ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、a l akhlul as sohi、uh。 アカルアスサリーの名 a はアカルアスサリーの名前です。そして、アカルアカルアンサーで g そして、アカルアスサリーの l 前は、アカルアスサリーの名前 a ア a ルアスサリーの名前は、ア a ル k スサリーの名 u は、アカルア e サリーの名前は、アカ kalau s の a n d a i n y a akal itu tidak manfaat Akal yang sehat tidak manfaat. Tentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak m e r i n c a h k a n kita untuk m e n c a d a buri. Oleh sebab itu, akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan nas yang sohih dan sore. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan kalau ada nas yang sohih yang sore, terus bertentangan dengan pikiran orang, maka pikiran tersebut yang tidak, yang tidak sehat. Karena nas atau wahyu. Tidak membawa sesuatu yang mustahil menurut akal, akan tetapi nas itu datang dengan sesuatu yang membuat akal terkagum-kagum atau terheran-heran. Kalau akal tidak memahami sesuatu karena memang、e, kemampuan akal tidak bisa untuk menjangkau nya. Sebagaimana pandangan manusia, kematam manusia tidak bisa di dunia ini melihat wajah Allah Subhanahu Wataala. Tidak mungkin di dunia ini orang bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan、uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. apa, untuk Meminta untuk、uh, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. h Arini i an zur ilaika. Allah mengatakan lantarani. Kamu tidak akan bisa melihat di dunia ini. Walakin in zur ilal jabal fa i n i s t a k a r r a makanahu fasawfatarani. Tapi lihatlah gunung i t u kalau dia tetap tegar, maka kamu akan bisa melihat melihat aku kata Allah. Sallam Taajalar Robuul Jibali Jaaalahu Daka. Tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung, maka gunung itu langsung goncang. Jadi gunung saja, makhluk yang paling besar di bumi ini, tidak kuat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala apa gerangan dengan manusia yang, yang lemah. Oleh sebab itu ketika ada hal-hal yang tidak dipahami Tidak dipahami oleh akal itu bukan tidak masuk akal Akan tetapi akal tidak sampai untuk bisa menguasainya Karena nas itu tidak membawa sesuatu yang mustahil menurut akal Tidak datang dengan sesuatu yang、uh, mustahil menurut akal akan Tapi datang dengan sesuatu yang membuat akal terheran-heran Makanya akal yang sehat すいません、私たちのお話を聞いてください。あなたのお話を聞いてください。あなたのお話を聞い Allahumma gfir l i l m u s l i m i n a w a l m u s l i m a t walmu'minina wa'almu'minat al ahyai minhum w a l a m w a t innaka s a m i u n qaribun mujibu da'wat wayaqadi a l h a j a t Allahumma i z z a l islam walmuslimin Allahumma i z z a l islam walmuslimin wa ahlikil kafarta wal murtaddin wa damir a d a a d i n i ya rabbal alamin اللهم u ن ص ر s خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ن ص ر خ و ا ن ن ا المجاهدين في د و ل ا ل س ل ا م اللهم ن ص ر ه م على عدوك وعدوهم اللهم ن ص ر ه م على عدوك وعدوهم اللهم ن ص ر ا ل د و ل ا ل س ل ا م ي ع ل ى م ن و ه ا و ع ل من ا ه ا يا رب العالمين 「あららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら はあなたのことはあなたのこはあなたのことはあなたのはあなたのことはあなはあなはあなたはあなたはあなたのこと